Hadi Bio selamat siang. Selamat siang Bu. Komentar a n tidak semuanya benar o m o n g n y a Pak Yusuf Kala tapi ada benarnya 50 ada benarnya bahwa p e m i m p i n a n Pak SBY ini sangat lemah dan kurang akurat sekali terhadap masalah-masalah sosial terutama masalah berkenaan dengan orang miskin, masalah dengan keamanan, masalah dengan lingkungan. Jadi Pak SBY ini terlalu fokus ke pembangunan ekonomi aja terus Jadi segi yang lainnya dukung abadnya berantakan gitu. Jadi oleh karena itu maka Uh, sektor-sektor yang lain mohon e m diperhatikan sehingga ya, terjadi hal demikian terutama masalah jaminan sosial masalah orang miskin masalah lapangan kerja dan sebagainya terima kasih ya terima kasih Pak d i bio ya Pak Adi sama e l t siang Pak Adi selamat siang komentar、nah, anda Bapak iya pendapatnya Pak itu apa segala itu seribu persen betul seribu persen betul sekali itu h、uh、huh iya Sekali itu. Untungnya saya nggak nyoblos PSI ya i t u Ini nggak ada beban moral Terima kasih Terima kasih Pak Adi Pak Sani sama e l t siang Bapak ya, Kalau iya Pak Iy Iya komentar ada Pak Iya saya rasa itu semuanya tergantung dari keberanian、uh -huh. Jadi semuanya itu harus ambil tindakan yang tepat Jangan sembarangan ambil tindakan aja Terus semuanya juga harus di, ada peraturan lagi lah Jangan ikut-ikut orang-orang aja Yaudah, Baik, aja. terima kasih Bapak, Sani, Bapak Yono, selamat siang ya, Selamat siang Tentang apa yang dikatakan Pak Yusuf Kala Sangat benar sekali ya Jadi kalau kita melihat bahwa Ekonomi Indonesia hanya begini-begini saja Sedangkan sumber daya alam yang Diberikan ke asing Dan k e m u d i a n y a n g dikelola oleh g o l o n g a n tertembus saja di Indonesia Begitu banyak, sehingga Kita melihat bahwa rakyat masih banyak yang kelaparan Indonesia merdeka sudah 65 tahun Ini sangat tragis ya dalam konteks artinya sebagai nation building dan pembangunan untuk jangka panjang di abad globalisasi ini Dengan tindakan yang seperti dikatakan oleh Pak s b y yang seperti dilakukan ya sekarang ini Ini jauh dari ini ya kebutuhan daripada negara di abad modern ini Saya merasa kalau sampai ini terus-benerus, ini berbahaya sekali untuk keamanan NKRI. Karena masalah ekonomi dan global dunia ini sangat s a a n g t b i s a dibutuhkan oleh satu kepemimpinan yang kuat dan keberanian yang luar b i atas. Itu saja, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Pak Edison, selamat siang, Pak Edison. Siang, Bu Rona. Ya, Pak Mental Anda, Pak. Ya, memang apa yang disampaikan, Pak, cinta sangat tepat.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 ババドロー、サマシアン 彼ディアをセオランティア a たと di、uh、discipline militar に、たとえ、たと a たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たと d たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、てとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たと a たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、たとえ、た、たとえ、た、た、たえ、l た、た、た、た、た、た、た、た、た、た、た、た、 dan itu benar bahwa kepemimpinan di Indonesia itu seperti itu mbak terima kasih baik terima kasih Pak Doro Bapak John selamat siang selamat siang、uh, saya setuju i h s dengan pendapat Pak Yusuf Kala ya bagaimana negara ini mau menjadi benar、uh, p e m i m p i n y a n menjadi benar kekerasan ini d berkurang kalau sementara ini、uh, kepemimpinan hanya fokus p a d a persis t a n s e n d i r i a u、uh, a p u a n a p a k para penguasa sibuk dengan、uh, pengumpulan kekuasaan sendiri, kepuasan sendiri, s e n d i r i ya? Sedangkan hal-hal yang juga terlihat tidak、uh, dilakukan dengan gas, ya, a、uh -huh. a juga l a n u n g j u masalah、uh, KPK, kemudian panglima, apa TNI, Kapolri, semuanya direkayasa semua. Saya sih rindu dengan suasana di Pak Hasto. kalau sekarang dikatakan k a hanya fokus ekonomi ternyata ekonomi kita juga nggak baik banget kalau k i n a n juga kalau dikatakan turun, musik semua,、uh, masih jauh lebih b e s a a r e n a pada saat itu, yang sembako murah pada gerbuk di zaman Pahato, saya rasa keamanan lebih terjamin situasi、hmm. lebih enak, ekonomi juga lebih terjamin bencana alam juga tidak sebanyak seperti ini walaupun kita akui lah, ya, mungkin、uh, apa namanya パジャン、スマ <H, S 2> ホのお a n パデニスワマシアンスワマシアン Jadi menurut saya Indonesia ini masalahnya yang satu, Mbak. Bahwa Indonesia belum siap untuk merdeka. Karena rakyatnya tidak ada tenaga entrepreneur-nya. Tenaga entrepreneur Indonesia 0,7%. Singapura e tenaga 7%. Jadi kalau Yusuf Kala bisa ngomong, coba dia kasih、eh, lapangan kerja sebanyak mungkin 100 juta bisa nggak dia gitu. So, kita, kita tantang Pak Yusuf Kala itu bisa nggak dia beri kerjaan kepada rakyat Indonesia. Baru dia bisa selai ya, pemimpin kita gitu, Mbak. Baik, terima kasih. Bapak, selamat siang. Bapak Andre, k e n a r n y a Mbak? Ya, memang sih kalau dibilang lemah, ya lemah. Ya, ini bukan lemah dari segi、uh, p o l i s i a n atau angkatan kita. s e m u a y a dari segi kontrol juga lemah. Di k e p e m i m i n a n terlalu lemah ya memang. Ya, dari segi pasar, ya, macam sekarang harga-harga juga di luar itu tidak terkontrol. k a l a h menciptakan kita.、Uh, a e g i a t a n kita juga ya di a polisian y g semacam juga memang itu lemah a d kan kurang t a n g k a p gitu. Ya. Ya. Baik terima kasih Pak Andre. Bapak Suwadi, penelpon terakhir, silahkan Pak Suwadi. Ya memang kita lihat memang sangat lemah ini Presiden ini, terutama dalam hal pemilihan misalnya panglima TNI, Polri, mengapa h a r u suwon dari DPR? s e b a b panglima tertinggi adalah Presiden,、hmm. mengapa dia harus persetujuan dari DPR mengangkat, mengangkat Panglima t n i atau Kapolri dia bisa saja kan sebagai polisi sekarang itu Itu kan sipil, sama aja mengangkat seperti itu menteri-menteri mengapa gak diangkat aja langsung itu Kapolri yang baru sekarang ini karena itu sangat mengherankan Presidennya sekarang kita ini, terima kasih、Pak. baik, terima kasih Pak s w a d i Pak Anto silakan ya, selamat siang Yeah. Uh, saya setuju dengan Pak JK ya Artinya begini Kita m e s t i l i h a t negara-negara maju dimanapun tuh hukumnya tuh jalan Hukumannya terat Jadi kalau yang mulai lah dari sekarang Gak usah tembak di tempat Kalau ketangkep asa, anarkis itu hukum seberat-beratnya Siapa yang berani coba? Nah mengenai HAM HAM itu gak perlu takut Amerika aja melanggar HAM Coba kita mesti berkiblat lah sama China China tuh Tiananmen segala macem Dia n gak peduli orang luar bilang apa Yang penting negaranya tuh jangan dikacauin gitu loh マティカルニカルニカルニカルニカルニカルニカルニカルニカルニカルニカルニ a ルニカルニカルニカルニカルニカルニカルニカルニカルニカルニカルニカルニカルニカルニカルニカルニカルニカルニカルニカルニカ Maaf Pak Sugi s e m e n t a r tolong d i k e c i l i volume radionya Pak Ya yang jelas Jika itu cuma om do Ngomong doang tuh gak bisa apa-apa juga Aku jadi w a p r e s terima kasih Ya terima kasih Pak Sugi Mit, Pak Dodo s i l a k a n Ya saya sudah setuju Menurut saya ya Dengan pembangunan tadi yang pertama itu. Bahwa kita itu di negara berkembang kayak Indonesia, kemudian Thailand, atau sebagainya. Itu c o n t o k keperlindungan kayak Pak Harto. Segas dan mengutamakan pembangunan dan keamanan. Stabilitas. Baru kita bisa bangun. Jadi, ini memang pinter, Pak Widoyono. Cuma kurang t e g a s terlalu mudir a kelompok-kelompok kecil-kecil yang selalu melawan. Itu aja, Pak. Terima kasih. Iya. Pak Tony, silakan. Iya, selamat s i a n g パーベースダーの comfort zone Jadi, <c oughs>、ユリムスティー、プリカンアクシー、ジェンダー、ディナフィガス、ポカタスモアトステップジャータン、ユリムトゥブトゥキタタタゥギア、ホコミトゥブルムナル、ディタガカン、セットジュドゥブナパタパタマ、ジャー i イ e ゥブカにニアルコミュニシンアニア、パピ、ポラポラブフィギアニアト、サンナサンナ a ティック、トゥリアン、ティック。YA、TREMACASIBATONIPALEO SILAGAN? Ya begini Pak, yang pembicara pertama sih benar Pak itu Cuman Pak Jekat tuh、oh. omong doang tuh, benar tuh Terima kasih Iya terima kasih Pak Leo Pak Sukirman s i l a k a n Iya selamat siang Pak Halo selamat iya, siang Iya s i l a k a n Pak Iya Pak Pak s b y i t u bagus ya, keamanan bagus, tegas Cuman hukumnya itu ya ditindak yang sebenarnya lah Ya masalah ekonomi i t u bagus ya、uh, Semua kayaknya ya bagus lah Dilihat dari sisi <tuh> ekonomi, itu semua keamanan bagus kata Pak JK itu ya perlu di itulah revisi lagi lah kalau bicara gitu ya, terima kasih Pak Sukirman, Pak Agus s i l a k a n ya selamat s i a n g ya s i l a k a n Pak ha -ha, kalau kita lihat memang benar si JK bisa kerja cuman orangnya rasis ya rasis, jadi kalau bukan Makassar semua gak ada KKN n ya, kalau ada Apa Makassar bisa KKN?、Uh, masalah、uh, kepemimpinan lemah dari SBY itu jelas 100 persen benar. Makanya SBY, tebar pesona, takut sana, takut sini, semuanya takut, asal, asal Anda senang dia itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, Pak Freddy, silakan. Ya,、eh, selamat siang ya. ya. Ya, sebenarnya saya bangga punya presiden jenderal gitu loh. Dan waktu bencana alam juga dia bisa camping di tenda. Uh, cuman memang harus lebih tegas lah Segala sesuatunya itu berulang-berulang kali itu terjadi Itu harus lebih tegas Jadi kalau benar kata Pak JK j a n g a n Pak JK itu memang omong doang Dia mah e m n kepentingan dia punya perusahaan sendiri gitu loh Tapi yang pasti negara ini akan maju Kalau hukum itu diperketat Pak Contohnya seperti Sipda Akhirnya kan orang p a k a i kan sekarang kan Itu kan sangat kesatu ditangkep d e r a p a duit gitu walaupun masih bisa s o k o k Terima kasih Ya terima kasih Pak Prady Halo Halo. Ya s i l a k a n Pak Oh, mungkin kita harus bicara konteksnya akhir-akhir ini ya kemarin ada kerusuhan di mana-mana kecil-kecil kecil-kecil gitu kan pertamanya yang di Jakarta Selatan terus yang di kemarin Kalimantan itulah yang disoroti Pak Jk zaman Pak Jk yang seperti itu tidak ada karena dia cukup mendengar cukup akomodatif gitu ya jadi ada k e s e g a n a n lah mungkin sekarang ini kan mulai timbul itu yang d i r e s a k a n oleh Pak Jk jadi bukan Pak Jk ngomong d o a n g itu ada datanya seperti itu zaman Pak JK dengan Pak Yudhoyono waktu itu kerusuhan-kerusuhan yang seperti ini tidak ada, nah sekarang kan mulai timbul inilah kita semua menjadi resah, begitu terima kasih. Nah, selamat sore Pak Surya. Selamat、eh. sore Pak Toni. Toni, oh ya. Apa silakan Pak Toni. Iya, saya kira ini negara hukumnya yang harus dibenahi. Jadi semua untuk hukum itu dipinjau ulang. Misalnya orang membuat keonaran m e r u s a k fasilitas umum. カロ、ま、ーマサラケクラスの a ョガロダムサスパセリタソマンダパパ e マルタンパリト。 Saya juga nggak suka, soalnya masalah kepemimpinan tuh masa semuanya udah urus, urus sama kepala negara nggak mungkin dong. Itu kan ada masing-masingnya, ada k a m a n a n y a ada polisinya, ada ininya segalanya itu kan harusnya m pak Suka Latu nggak usah sampai situ lah n g m o n g waktu dia m i m p i n di mana gitu.、Hmm. Jadi kita d a p a t n y a harusnya nggak usah statement-statement begitulah harusnya cari jalan keluarnya nggak usah diinjak keluar begitu jadi enak jadi.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 アンドコンソールアンドコンソ パ、まあ、ーティーパーポリシーやーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパ r ティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティティーパーティーパィーパーティーパパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーテパーティーパーティーパーティーパーティーパーパーティーパーパーティーパーパーティーパーパーティーパーティーパーティーパーパーティーパーパーティーパーパーテ jam nasi itu ataupun roti-roti yang kurang bagian biasa itu mereka mengadu domba di situ saya lihat、hmm. k i a n t u Oke,、okay. Pak Ardi. Selamat sore. Silahkan, Pak. Uh, uh, saya kira ini ya、uh, apa ini sudah ketahuan dari awal ya kita perlu zaman p a k a r t o reformasi untuk m e m e n a n g i Tapi kita reformasi yang sekarang lebih parah daripada sistem keamanan zaman Pak Arto orde baru or ya. Or or でマナキュウィトシモアウコマパイトマティるャティタカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ カラファニーは、ーリーズとカントン・ブレンタニアンズ・モアイト・シュモアイト・カナソモアイト・ポソコミッティ・ニャク・コランク・スモア・サバはン・ザ・キャリフォ a ザ・ナリト・パイントロ・センヤ・マサ・イントロ・センヤ・マサ・イントロ・センヤ・マサ・イントロ・センヤ・マサ・イントロ・センヤ・マ i イントロ・センヤ・マサ・キャリフォン・ザ・キャリフォン・ Ya, sekarang mana bisa kalau dulu zaman Pak Arto, intelijen apa oh ini tahu langsung d i t i d a k bukan yang intelijen yang l a l a h dihukum, g itu aja gendak saya reformasi sekarang itu apa sih n g a k lebih baik zaman dulu hukumnya Pak Arto itu lebih bagus gitu, makasih. Oke,、okay. terima kasih banyak Anda Mitra Bisnis yang sudah berbagi opini bersama Pansevam untuk b i s n i s m a n Opinion.